Bismillahirrahmanirrahim Jakarta Provinsi DKI Melabarkan Syiar Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أمبأ كمسلمين مسلماء إبو إبو Para hadirat yang hadir di Masjid Al-Muhsinin RT 07 Kepuh Kulon Wirokerten Banguntapan Yogyakarta Rahimani Warahimakunallah Dan juga para Bapak yang menyertainya Rahimani Warahimakunallah Serta para Pendengar setia Radio Muslim Jogja di 1467 AM Rahimani wa rahimakumullah Demudian Allah merahmati kita semuanya Pada kesempatan hari ini Insya Allah ta'ala Kita akan kembali melanjutkan kajian kita Membaca sebuah buku kecil Yang ditulis oleh Fatilatu. Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al Abad Al Bader, Hafidzohu Malla, Demudan Allah merah, menjaga keduanya. Yang beliau beri judul Sifatul Azawajati As-Solihah, sifat-sifat seorang istri yang yang solihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sifat seorang istri yang soleha adalah adamu kufranil mun'imil tidak mengkufuri orang-orang yang telah memberikan kebaikan yang banyak kepadanya, dalam hal ini adalah siapa? suami sebutkan dalam hadis kemarin tidaklah seorang itu bisa bersyukur kepada Allah sampai dia bisa berterima kasih kepada manusia. Praktiknya bagaimana? Praktiknya bagaimana? Ya ibu coba ingat-ingat hari ini sudah mengucapkan terima kasih apa belum? Sudah terucap jaza kalau khairah pada hari ini atau belum? Kemarin berapa kali isinya marah-marah saja kepada suami, atau juga ada ucapan terima kasih, ya. dibukakan pintu yang macet, cekrek, jazakallah khiroh suami, diangkatkan atau dimatikan kompornya, anak lagi menyusui anaknya, tidak mungkin ditinggal. Jazakallah khairo, itu dibantu menjemurkan Jazakallah khairo, antakah tidak ada sama sekali? Jga satu ucapan yang perlu dibiasakan di lisan para istri, satu ucapan engkang ketahtipun biasaaken, ya satu ucapan yang harus dibiasakan di lisan para istri itu adalah matur nuwun, terima kasih dan yang lebih utama jazakallahu khairan. Itu salah satu ucapan yang harus dibiasakan di lidah dan lisan para istri. Di antara ucapan yang dibiasakan seorang istri ya afwan, nuwun sewu, mohon maaf. Jadi berterima kasih dan meminta maaf karena walaupun bagaimana kita pasti banyak kekurangannya banyak kekurangan kita dalam berkhidmat kepada suami biasakan minta maaf maaf ya bi mungkin kopinya kurang hitam kopinya kurang hitam maaf ya bi mungkin kopinya kurang manis Maaf ya bi, mungkin kopinya kemalisan. Maaf ya bi, saya nggak bisa masak, cuma seperti ini saja. Ini dibiasakan. Ya walaupun nggak raku tunggu nusa, terasempat anak ewes limo. Ya kita ingin jadi wanita yang ada kedudukan di depan Allah harus sempatkan, harus disempat sempatkan. Ya, minta maaf. Dan tadi apa? Berterima kasih. Pada hari ini, kita akan kembali mempelajari sebuah sifat. Di antara sifat-sifat seorang istri yang salihah. Sifat yang keberapa? Delapan. Kemarin ketujuh. Ya. Kedelapan. Apa itu? Kata Syekh uh, Hafizullah Ta'ala. Wa min sifatati az, az Dan diantara sifat-sifat istri yang salihah adalah ikhtiramuz Apa itu ikhtiramuz zawji? Menghormati suami. Ya, menghormati suami. Wa ma'rifatu Qadrihi Wahakihi Dan mengenal Kedudukan dia Dan hak-haknya Ini perkara yang sangat luas Kalau dibicarakan Ihtiramu zawji Menghormati Suami Wa ma'rifatu qadrihi Mengenal Kedudukannya dan hak-haknya Ini penting Karena tanpa mengenal Kedudukan dan hak Seorang istri Tidak akan bisa Tidak akan bisa Menghargai dan menghormati suami Ibaratnya Kayfa Yukrimu syai'an Walam ya'rif Mada yukrim Bagaimana mungkin seorang itu akan memuliakan sesuatu Kalau tidak tahu apa yang harus dimuliakan ya. Jadi kalau tidak kenal Kedudukan suami ya Tidak akan mungkin mendudukkan suami pada kedudukannya Seperti seseorang lah Seorang wanita Seorang laki-laki Seorang hamba Allah Ketika tidak mengenal Allah Maka dia banyak terjerumus ke dalam Kesalahan-kesalahan kepada Allah Hak Allah itu tidak boleh diibadahi bersamanya satu makhluk pun Artinya tidak boleh disekutukan Tapi ternyata masih banyak Hamba-hamba Allah yang menyekutukan Allah Kenapa? Karena mereka makodarullah hakakadiri. Mereka tidak mengetahui kedudukan atau hak-hak Allah. Tidak menghargai Allah. Tidak mengenal Allah. Lupa dari makrifat kepada Allah. Kenapa terjadi banyak maksiat, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan? Karena mereka tidak kenal Allah Orang kalau semakin kenal kepada Allah Dia akan semakin takut kepadanya Tapi kalau orang semakin bodoh Tidak tahu tentang Allah Dia akan semakin berani melanggar Aturan-aturan agama Allah Mengenal itu bukan cuma Secara lisan Saya tahu Allah melihat Saya tahu Allah mendengar Bukan itu, tapi hatinya Hatinya harus Kenal siapa Allah Sehingga dia hati-hati Dalam berbicara Hati-hati dalam bertingkah laku Seperti itu Jadi seorang akan menghargai Allah Memberikan hak-haknya Allah, hak-hak Allah Menunaikan Hak-hak Allah Entah Perintah Allah menjauhi Larangannya Kalau bagaimana? Mengenal Allah Demikian juga Seorang istri Dia akan memuliakan suami Akan menghormati suami Akan menghargai suami Kalau apa? Mengetahui kedudukan Suami Ah oh, Ustaz Suami saya gak bisa apa-apa Ingat sifat nomor 7 Ingat sifat nomor 7 Kalaupun suami anda gak bisa apa-apa Dia masih punya kemampuan untuk Memberikan apa? Keturunan Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan yang harus disyukuri Jangan gampang-gampang mengingkari kedudukan suami Taruhlah suaminya udah tidak bisa apa-apa Nah, Ustaz, saya sekarang suami, rumah tangga itu semua tergantung pada saya Suami udah tidak bisa apa-apa, udah lumpuh Anak-anak semua saya yang membiayai Dia malah saya yang ngopeni gitu. Taruhlah seperti itu Tetap suami itu memiliki kedudukan yang tinggi tidak boleh disepelekan Nanti insya Allah kita akan buktikan Dengan membaca buku ini Bahwasannya suami Itu memiliki kedudukan Asal kedudukan yang tinggi Terlepas dia bisa apa tidak bisa apa Suami tetap memiliki kedudukan yang yang tinggi Apalagi nanti ditambah Kalau suami itu semakin soleh Semakin tinggi kedudukannya Begitu Ini baru judul ya Bu ya, ya. Kemudian kita lanjutkan <tuh> <tuh> Waja'a fi hadha ahadis Masalah ini diterangkan Di sekian banyak hadis Waja'a Dan telah datang Ahadis Hadis-hadis Fi hadha Dalam masalah ini Jadi Banyak keterangan dari hadis-hadis Cuma oleh Syekh tentu tidak di nukil semuanya. Minha di antara hadis-hadis tersebut Marwahut Tabarani adalah yang diriwayatkan Marwahut Tabarani yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Orang Jawa bilang ya Tobroni. Tabarani, Tobroni. Fil Muajjal Kabeer di kitab beliau Al mujam Al kabir an ibni Abbasin, radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abdullah ibn Abbas, sahabat anak dari sahabat. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Sahabat anak sahabat. Kita bercita-cita punya anak soleh. Atau pertama diri kita soleh Dan anak kita soleh Jadi soleh anaknya soleh Salihah anaknya begitu Kita bercita-cita begitu InsyaAllah Cita-cita jadi orang soleh Dan kalau punya anak Punya anak yang soleh dan solehah Anibni Abbas radhiyallahu anhumah Mudah-mudahan Allah Meridai keduanya Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita biasakan kalau menyebut nama Rasulullah atau gelarnya kita membiasakan diri untuk apa berselawat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala al nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Al-Bakhir disebutkan itu dan belum alayya. Wan sallaa alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha alaihi biha ashra. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa selawat itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi dan kita biasakan ya. An anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Lihat ini dalilnya ibu-ibu ya, masyaAllah. La amuru ahadan, an yasjuda li ahadin. artinya? La amuru ahadan. La di sini apa? Tidak, la nafiyah. Aku tidak memerintahkan. Ahadan. Aku tidak akan memerintahkan seseorang pun la a'muru ahadan aku tidak akan memerintahkan seorang pun an <tuh> yasjuda untuk bersujud li ahadin. kepada orang lain kenapa tidak boleh ibu-ibu karena sujud itu hanya untuk siapa hanya untuk Allah fasjudu lillahi wa'budu ya kan jadi bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah Kalian kepada Allah Wa'buduh Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas Setiap kata-kata u'buduh Di dalam Al-Quran itu artinya wahidu, Tauhidkan Bersujudlah kalian kepada Allah Dan tauhidkan Allah Maka Rasulullah SAW Tidak akan memerintahkan seorang pun Bersujud Kepada orang lain La amuru ahadan an yasjuda li ahadun. Ini karena ini kesyirikan. Enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk melakukan apa? Kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang paling apa? Besar. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kecuali pelakunya sebelum mati sempat apa? tobat. Kalau sebelum mati atau ketika mati belum sempat tobat dari kesyirikannya maka akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang tidak ada ampunan di dalamnya. Maka ibu-ibu koreksi diri. Mungkin kita dulu pernah melakukan kesyirikan, mungkin Karena tidak tahu Maka tobat Dari sekarang bertobat Ya Allah kalau aku Aku dulu pernah melakukan kesyirikan Ya Allah Ampunilah aku ya Allah sebelum matiku Aku bertobat kepadamu Sebelum matiku Barangkali Karena terkadang kesyirikan itu ada yang kita tahu Ada yang Tidak kita ketahui Hanya doanya gimana Allahumma inni a'udhu bika An pusyrika Bika syai'an A'lamu Ya Allah aku berlindung Kepadamu Dari kesirikan yang aku Ketahui Lanjutnya Wa, wa astaghfiruka Lima La'alamu Dari kesirikan yang aku Tidak Ketahui. Jadi kesyirikan ada yang kita tahu Ada yang terkadang kita ini tidak Tidak tahu Kita mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Supaya matinya Tidak nanggung dosa syirik Dulu sering menanggung jimat Jimatnya ditempel di gigi ya, Kalau mesem Tapi buat itu keseng Keseng-sem alias jimat pelet Pokoknya kalau Anda senyum, orang yang lihat langsung melet. Nah, gitu. Langsung ikut di belakangnya, melet-melet. Ya, ikut <tuh>, medeni teman. Namanya jimat pelet itu gitu. Jadi bikin orang lain melet lengket. Nah, sekarang cara tobatnya gimana? Cabut jimatnya, Ustaz. Nanti giginya katut, ya, resiko. Salahe Dewi nak dipasang nang untu Ya. Kalau dipasang di hidung ya Hidungnya jangan dicabut ya. Ambil jimatnya Demikian, jadi Cara bertobatnya tinggalkan itu Dulu mungkin suka Masang-masang Jimat-jimatan -masang, e, di rumah-rumah Buang Jimatnya dibuang ya. Dan yang lain-lain Pokoknya bersihkan diri kita ini Dari segala macam bentuk apa Pesirikan nya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan seseorang untuk melakukan apa? kesyirikan karena itu adalah dosa yang sangat besar innallaha la an yushraka Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ustaz, walaupun syirik kecil, Ustaz, walaupun syirik kecil itu juga tidak akan diampuni oleh Allah Lo Terus nanti kekal Tidak, tetap disiksa Sampai sesuai dengan kadar Sirik kecilnya Maka ibu-ibu Hati-hati ini Sirik kecil itu apa bu? Riak yang ringan Kalau riaknya sudah gede Berarti masuknya kepada apa? Riaknya orang-orang munafiqin Riaknya sudah gede riaknya sudah besar, riak riak itu keinginan untuk dilihat orang dalam beribadah ini ya. dilihat sholatnya tapi kalau albaif, motivator utama seseorang dalam beribadah itu adalah manusia selain Allah maka itu sudah ma minalik, ria gede itu Riaknya orang-orang munafikin. Ida kamu ialah solat di kusala. Kalau mereka bangkit mengerjakan solat, mereka bangkit dengan apa? Malas, malasan, yuro, Cari pandangan manusia. Itu tujuan mereka adalah apa? Cari pandangan manusia. Layat kurunallah. Ilal kalila. Bukan karena Allah. Tidak berdikir kepada Allah, kecuali sedikit. Sedikit itu pun paling yang kedengaran orang. yang enggak, kedengaran enggak, diucapkan orang-orang oh, munafik. Niku tiang-tiang munafik. Ya. Jadi walaupun syirik kecil, termasuk riak yang kecil ya, maksudnya. Kalau riak yang gede, itu sudah bahaya. Riak kecil ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rajul seorang ketika sedang salat fayuhsinu salatahu tiba-tiba dia yuzayyinu salatahu salatnya dibagus-baguskan tiba-tiba kenapa Lina nadharihi lina nadharin nasi ilaihi karena dia sadar sedang diperhatikan oleh manusia entah salat sendirian entah jadi makmum Entah jadi imam Kalau jadi makmum Bapak-bapak pilih Sof yang paling pertama Kenapa? Karena tahu ada fulan Yang sedang memperhatikan saya Saya harus sholat di sof yang pertama Gitu Ini bahaya ini Kemudian juga kalau imam Nah imam ini lebih berat lagi ya. Baca Qurannya Jelek makmumnya bubar, betul? Baca Qurannya bagus, tergoda oleh riak. Apalagi kalau sudah dengar makmum pada nangis. Oh, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pada nangis semua. Ush, makmumku nangis. Wah. Milih surat alif lam mim wah semakin nangis Masya Allah ini baru alif lam mim aja sudah nangis ini ya kan Allahu akbar <guluh> alif lam mim Allahu akbar saya nangis jadi ketika dengar makmumnya nangis dia semakin memperindah wah hatinya makin kerentek oh, hati-hati ini makanya ibu-ibu saya anjurkan nggak usah jadi imam para bapak-bapak <guluh> emang nggak boleh ya. jadi bagi para bapak yang suka ngimami ini godaan berat sekali godaan berat apalagi kalau ada yang nangis di belakangnya uh bacaanku menyentuh akhirnya berusaha menghias-hiasi bacaan padahal kita ini memang diperintahkan untuk apa memperbagus bacaan kan repot loh bacaan jelek mak Kurang merasapi bacaan Bacaan bagus Kita takut kepada apa? Ria Tapi walaupun bagaimana Tetap harus kita baguskan Bukan untuk ria Harus dilawan Jadi begitu ibu-ibu Apalagi kalau seperti Kena saya contohkan di beberapa tempat Ketemu dengan kawan lama Kawan lama ini gak ada artinya Di hadapan Allah gak ada artinya Dulu kita terkenal kalau ngaji misalnya Grodal Gradul, misal empat tahun berpisah dia keluar Jawa, lima tahun berpisah, tiba-tiba dia balik lagi ketemu. loh kamu, iya, eh kamu, kamu sekarang di mana? Saya sekarang di Sulawesi. Oh kamu? Ya saya di sini. Hmm kegiatan kamu imam masjid. Kamu dulu kan nggak bisa baca Quran. Ya alhamdulillah. Tiba hmm. waktu sholat maghrib, dia terbayang-bayang terus wajah temannya Nah saat itu ikut di belakangnya. Temanku bilang dulu saya nggak bisa baca, akan saya buktikan. Oh, mau jadi imam sudah terbayang wajah temannya Dipilih surat yang paling indah yang bisa dia baca. Kerana ya, dia pilih surat al ikhlas sama ina akfa ya. ina. Dengan ini bahaya ini bu, sulit kan kedudukan imam. Makanya termasuk kedudukan ustaz, ya, para ustaz, para ustazah, ustazah maksudnya, ya para muazzin dan seterusnya. Ya. Kadang ustadzah, cara ngajarnya bagus ustadzah itu. Dipuji-puji. Pujiannya sampai ke ibunya sang anak. Gak gitu suaminya sang anak, eh suaminya sang ibu tadi, dengar. Jadi kebaikan sang ustadzah menyebar di kalangan umat dan ikhwan. Ini bahaya ini. Bahaya dalam arti Secara hati sulit untuk menjaga Terus kalau begitu berhenti saja Jadi ustazah ustaz Ini cobaan kehidupan Jadi bagaimana Anda tetap mengatur niat Anda Begitu Ya. Jadi jangan kemudian Takut riak Kemudian gak mau ibadah Salah Ya Pembacaraan kita tadi pada larangan untuk sujud Tapi kemana-mana Karena memang harus kita harus kita jelaskan. Jangan sampai seorang itu gara-gara takut riak terus nggak mau abah ibadah. Seorang ulama mengatakan man tarokal amal man taroka. apa artinya Berang siapa yang meninggalkan al amal sebuah amalan atau amalan liajlinas karena manusia ini takut riya fa huwa murain maka itulah hakikatnya riya mau jadi imam sudah mau membaca surat ingat takut riya aduh takut riya ya sudahlah alif lam mim Allahu akbar takut riya Meninggalkan, atau bahkan sampai Tidak jadi sholat Mau baca Quran, tidak jadi Karena takut riak, ada suaminya lewat Misalnya, oh takut riak nah, Nanti suaminya bilang macam-macam Dipuji segalanya, takut riak Tidak jadi, mau sedekah, tidak jadi Karena begitu mau masukkan Ih, biru, biru gitu, Langsung ditarik lagi Takut riak Tidak betul, seperti itu tidak baik Tidak betul Man tarakal amal li Orang yang meninggalkan satu amalan karena apa? Takut manu Karena manusia, karena pandangan manusia, maka itulah hakikatnya orang yang riya. Kok bisa, Ustaz? Iya, orang yang riya itu masih peduli. Orang yang riya itu orang yang masih peduli, peduli dengan apa? Dengan pandangan manu Sia. Sepingin dideleng, masih ingin dilihat itu orang lihat. Kalau orang tidak peduli, mau masukkan biru, mau masukkan apa? Merah, mau masukkan dompetnya sekaligus. Tidak ada man. dari rumah bawa kaleng sendiri. Tidak ya, peduli pandangan manu. manusia, pokoknya tekan kono, boleh mesin nih, kaleng dari rumah saya. Hmm kalau di sini kalengnya kecil, bawa black dari rumah. Tahu ya Ibu-ibu black ya. Black kurang gedhe, golek keranjot kerupuk mun budak besar itu. Ya. Kalau masih peduli pada pandangan manusia, itu namanya apa? Ria, Bu. Anda sholat masih takut dilihat. Oh, ini penyakit kita, Bu. Penyakit kita. Makanya mari kita ini banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Tapi meninggalkan amalan. Meninggalkan amalan karena manusia itu riah. Tapi melakukan amalan karena manusia itu namanya apa? Syirik. Wa man amila li ajlinas. Wa musyrik. Dan orang yang beramal karena sebab manusia. Itulah kesyirikan. Jadi kan. Kalau meninggalkan karena manusia ria, kalau mengerjakan karena manusia juga syirik. Berarti caranya bagaimana dong? Beramal tapi karena Allah. Dah. Itu kuncinya. Jadi Syekh Muhammad bin Salah al-Husimin mengatakan bahwa kalau muncul bersitan-bersitan di dalam hati, kamu dilihat manusia, kamu dilihat manusia, kata Syekh, lawan caranya bagaimana tetap beramal, bahkan kalau perlu sholatnya diperpanjang, lawan terus itu setan begitu ya, makanya kalau orang infat, ih biru biru lawan caranya bagaimana, naikkan sudah bismillah ih. masukkan, biru kalau perlu, toknya sih satu, komentar meninggal nggak peduli mereka mau apa, pokoknya dilawan dilawan. Nah, kalau nggak ada yang untuk melawan gitu, pokoknya sudah Bismillah, hmm, lawan. Karena kita akan terjatuh ke dalam dosa kesyirikan kalau tidak, ini bahaya. Dan dosa itu tidak akan diam puni sebelum kita bertawabat kepada Allah. Nah, hadis ini potongan awal. Rasul saw mengatakan, la amuru ahadan, aku tidak akan memerintahkan seorang pun anias judah li ahadin untuk bersujud pada orang lain. Kenapa? Karena itu syirik, ya kan? Kemudian beliau mengatakan, walau amar ahadan, seandainya aku memerintahkan seseorang, seandainya aku, seandainya ini loh seandainya seandainya aku memerintahkan seseorang anyas judali ahadin untuk bersujud kepada orang lain siapa kira-kira yang diperintah? dan kepada siapa yang akan diperintah? la amartul mar'ata aku akan perintahkan seorang wanita aku akan perintahkan para wanita untuk bersujud kepada siapa suaminya kok tidak kepada rasul salallahu alaihi wasallam kok tidak kepada bapaknya kok tidak kepada gurunya tapi kenapa kepada suaminya ini ibu-ibu perlu tanya ini kok kalau seandainya saya diperintah sujud kok bukan sujud kepada rasul Sallallahu alaihi wasallam Kok bukan sujud kepada siapa Orang tua Kok bukan sujud kepada Gurunya Tapi kok diperintahkan sujud kepada siapa Suaminya ada apa ini Ini semua karena Besarnya hak Suami ibu-ibu Coba panjenengan renungkan itu Kalau gak merenung gak akan terasa besar Lihatlah Tataplah wajah suami anda Ketika dia sedang tidur Ingat-ingat kebaikan dia Nanti uh, Ustaz nak tidur mengkurep Pakai tok raine Ustaz yes, Ya spokoelah Sawangen Pujumu ya. Tataplah suamimu Bayangkan kebaikan-kebaikan dia Selama ini kalau masih kurang. Kok habis ya bayangan saya. Maka ingat-ingat saja hadis ini. Ingat-ingat saja hadis ini. Pasti di sana ada kebaikan suami. Yang telah diberikan kepada sang istri. Meskipun sang istri kadang tidak. Tidak tahu. Kayak ibu-ibu monggok. Hadis ini betul-betul menunjukkan besarnya hak suami. Seandainya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pilih seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ini seandainya menunjukkan besarnya hak suami. Wajah Aibon diterangkan juga filmo Jamil Kabiri. Ini seharusnya yang menerangkan hadis ini kalau bisa ya ustazah. Kalau saya yang menerangkan, yo ustaznya lanang. Ustaznya juga laki-laki jadi kalau menerangkan itu berapi-api. Ya, silahkan Ibu tanya hadis ini kepada para ustazah. Dan kewajiban ustazah pun menerangkannya dengan benar. Dalam arti ini memang hak yang Besar sekali Menunjukkan hak Adanya hak yang besar sekali pada seorang Suami Di seorang suami nah, Kedudukan yang tinggi Kita lanjutkan Wajaa a'idhan Diriwayatkan juga Atau disebutkan juga Fil mu'jamil kabir tabarani Dalam kitab al-mu'jam al-kabir Oleh al-imam At-Tabarani Al An Zaid ibn, ibn Arkam Dari sahabat Zaid bin Arkam Anna Mu'adan Bahasanya Mu'ad Radiyallahu ta'ala anhu kal Dari Zaid bin Arkam Dari Zaid bin Arkam bahasanya Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu kal <coughs> Berkata Ya Rasulullah Duhai Rasulullah Rasulullahum alaih wassalam Ara'aita ahlal kitab Tidakkah kau perhatikan ahlul kitab Ya Rasulullah tidakkah kau perhatikan ahlul kitab Yasjudun mereka melakukan sujud Sujud kepada siapa Ibu-ibu? Li'asa qifatihim Asa qifa Kepada para apa? Asakif artinya apa? Uskup Ibu pernah dengar uskup? Istilah pembesar agama mereka Uskup Orang-orang ahlul kitab Itu biasa mereka sujud kepada siapa? Uskup Uskup mereka Wabatarikotihim Dan kepada batarik mereka Bitrik, Bitrik. Batrik Batrik sama, pembesar agama. Batrik. Kalau kita bahasa kita batrik, ya. Batrik, batrik. Afala nasjudulaka, maka tidakkah kita bers, tidakkah kita boleh bersujud padamu ya Rasulullah? Pertanyaan siapa ini? Muat kepada siapa? Rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Dia lihat bahwasannya orang-orang ahlul kitab Sujud kepada para uskup, Pada pembesar agama pendeta-pendeta mereka Lah kami ini boleh gak sujud padamu ya Rasulullah Boleh gak kami ini sujud kepada engkau Utusan Allah Mereka saja boleh Masa kita tidak? Boleh Begitu Lah Lahasa kasarnya Kal berkata Rasulullah SAW Lihat ya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk disujudi, gitu? Ditawari untuk di apa? Disujudi pembesar agama, pembesar agama utusan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau kuntu amuran ahadan, seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, untuk sujud pada orang lain." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, la amartul mar'ata niscaya aku akan perintahkan seorang wanita antasjudali zaujiha untuk sujud kepada siapa? Suaminya, subhanallah. Kok bukan mengatakan ya, seandainya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, ya seandainya memang aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan orang-orang itu sujud kepadaku. Kok bukan begitu? Tapi justru mikir, memikirkan, menyebutkan wanita sujud kepada siapa? Suaminya. Jadi orang disujudi itu karena sesuatu hak yang besar. Allah disujudi oleh hambanya Karena Allah yang menghidupkan mereka Yang mematikan mereka Memberikan riski kepada mereka Mengatur kehidupan mereka mama, mama, mama, mama. Banyak sekali Sesungguhnya orang yang disujudi Adalah orang yang Atau zat yang disujudi yaitu Allah Berhak disujudi Karena haknya sangat Besar kepada kita Kedudukan Allah sangat tinggi Ini kenapa kok seorang wanita Seandainya memang ada boleh ada orang disujudi Kenapa kok yang diarah itu wanita sujud kepada suaminya Bayangkan itu ibu-ibu Berarti karena suami anda telah me anda Suami anda telah meng anda Suami anda telah met anda Suami anda telah mer anda Suami anda telah Spokoi Silakan ibu-ibu Renungkan itu Suami anda telah banyak berbuat baik kepada anda. Kali ini saya tidak mewakili para bapak. Ya. Kali ini saya hanya menerangkan apa? Hadis. Para bapak itu ya, tidak perlu menceritakan tentang kebaikannya. Tapi ibu-ibulah yang seharusnya sadar tentang kebaikan seorang suami. Ya. Jadi ini arah ngeyel Ini ku mikir di Kalau mau Berbuat Allah Berbuat jelek kepada suami Mikir dulu Kalau mau menyakiti hati suaminya Nanti dulu Mikir Pikirkan baik-baik Sebelum bertindak Ya Hak suami sangat besar Kemudian ini ini loh. Jadi tadi Rasulullah SAW ditawari untuk disujudi, ya kan? Kemudian larinya malah ke seorang apa? Wanita sujud kepada suami, masya Allah. Kemudian selanjutnya, Wala adil maratu dan seorang wanita tidak bisa menunaikan latu adi. Seorang wanita tidak bisa menunaikan. Haqqa zawjiha hak suaminya Seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak suaminya hatta law sa'ala nafsaha Sampai pun ketika seorang suami meminta dirinya dalam hal ini adalah meminta untuk berhu, berhubungan. Memenuhi hajatnya. Di atas kotak. Saya belum faham mana kotak. Saya lupa untuk mencarinya. InsyaAllah nanti akan saya cari lagi. Kemudian dia memberikannya. Ya. Wanita tadi memberi memberikannya maka seperti ini belum cukup untuk Menunaikan hak suami padahal kalaupun minta kan bukan cuma sekali itu suami berkali-kali mungkin bisa ibaratnya ya sampai anaknya sepuluh misalnya menuneikan keinginan suami sampai anaknya sepuluh sampai anaknya dua puluh La tu adil maratu haqqo zawjiha. Seorang wanita tidak bisa menunaikan hak suaminya. Maka ibu-ibu, kembali kita renungkan bersama hadis ini. Untuk para bapak, hadis ini bukan untuk bersombong-sombong. Tapi hadis ini Anda gunakan untuk membantu istri Anda bisa menunaikan hak-hak Anda. Jangan terlalu memberatkan mereka. Membebani dengan beban yang berat karena kewajiban mereka sudah sangat berat. Ringankan hak mereka. Nek masak yo rasah kutu nuntut sing enak. Enak banget. Minuman yo rasah kalau masak enggak usah nuntut masakan yang terlalu enak. Kalau minuman ya jangan nuntut minuman yang terlalu apa? Enak. Kalau kerapian rumah ya Janganlah nuntut terlalu apa? Rapi karena Tugasnya juga apa? Banyak Bantu mereka Merapikan rumahnya Kalau perlu bantu apa? Masak Bantu tugas untuk yang lainnya Demikian. Tapi untuk ibu-ibu Pikirkan Betapa hak suami itu sangat Besar Wa yatadha'afu Hakku zawji dan hak suami ini akan semakin berlipat-lipat insyaallah akan kita kembali kepada hadis itu pada pertemuan yang akan datang dan dan hak-hak suami akan semakin yata do'af do berlipat lipat berlipat ganda ingkana <Sessülüyor> rajulan apabila suami itu dari kalangan pria yang min ahli sholah pria yang baik hak suami itu akan semakin berlipat-lipat kalau pria itu atau suami itu merupakan laki-laki yang baik wattuqa dan orang-orang yang memiliki ketakwaan waddiana dan menjaga agama melaksanakan agamanya muhafadha ala ibadilla ibadatillah Senantiasa menjaga Ibadah kepada Allah Dan betul-betul memperhatikan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Suami-suami ibu Orang yang rajin sholat Rajin ibadah Rajin berzikir, Tidak neko-neko Ya Tidak neko-neko itu tidak bermaksiat. Maka Semakin besar hak suami ibu kepada panjen panjenengan. Saya kira kita akhiri dulu ya sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Silahkan mulai dipraktekan apa yang sudah kita pelajari dari kitab kecil ini untuk menjadikan diri kita ini seorang atau diri ibu adalah seorang wanita yang salihah. Cermati hubungan anda dengan Allah Dan hubungan anda dengan siapa? Suami Selama ini Akhlak anda kepada suami kurang Perbaiki. Tidak aib Bukanlah sebuah aib Merubah akhlak Yang kurang baik Tapi yang aib Adalah nekat untuk tetap berakhlak tidak baik. Demikian. Wallahu ta'ala a'ambi as-salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa salallahu ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 3 3 1 1 9 3 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam al Azhari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 08 52 93 34 8 8 87 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan